Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Amin ya mujibat sa'ilin Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil al-awhim Adada khalqihi wa ridha nafsihi Wa zinata arshihi Wa bidada kalimatihi Allahumma salli wa sallim Alaa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum ya rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Waman man tabi'ahu ay tabi'ahum isanan ila yamidin subhanaka la ilama illa ma 'allamtana innaka antal hakim la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallah wal akbar al-asatizahul kiram guru-guru ikhwatul iman saudara-saudariku yang kucintai majlis cahaya hati yang insyaallah semua hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah jalal jalal tandanya sekarang kita nikmati duduk di majelisnya Allah subuh-subuh ini dan ini karunia rahmat berkah Allah jalla jalalu terima kasih ya khoafilah terutama kehadiran bapak insinyur kita yang mukhlis yang ikhlas yang dermawan yang mengabdikan dirinya kepada Allah dengan berkhidmat beliau Pembangun Masjid Jabal Sindur Azikra Az yang kedua Sekaligus Pesantren Jabal Sindur Azikra Az Bapak Haji Dewanto Dan Arifin, beliau Bang Taba Muhammad Taba Nama terbaru buat beliau ya. Hamba Allah yang sungguh-sungguh Hijrah di jalan Allah Jala-jala Alam Kita akan mendengar Paran beliau Sampai di mana Perjuangan kita bersama selama ini Uang yang Ikhwah infakan Melalui celengan Ini Bibit kurma Pohon-pohon yang ditanam Kayu putih ya Macam-macam dikirim pupuk ya, Jalan dan sebagainya Allahu Akbar Dan akan menjadi amal jariah Kita akan Dengarkan nanti Dari Pak Haji Muhammad Taba Sebelumnya kita dengar dulu Taujih Rabbani Mari kita simak surah at Taubah Ayat 18 Surah at Taubah Ayat 18 A'udzubillahiminasyaitanirwajib Man aman bil Allahi wal Yom Al Akhir wa awqam al salat wa awqam al sesungguhnya yang memakmurkan Masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap melaksanakan solat menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahu Akbar. Hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid Allah. Dari yang muakafkannya, arsitekturnya, donaturnya, yang memakmurkan dengan ibadahnya dakwahnya, hatta marbutnya yang semuanya ia lakukan karena Allahum minal mutamirina wahum minal muminin wahum min ahbabillah mereka lah yang memakmurkan masjid Allah Merekalah orang-orang beriman dan mereka lah para kekasih Allah Bang Taba sampaikan pada kami Bagaimana perjalanan perjuangan majelis yang Abang pimpin pembangunan masjid pesantren Jabal Sindur Azikra di desa Cibadung Gunung Sindur yang insya Allah nanti namanya desa Cisoleh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahuwataala pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberikan amanah yang dari Ustaz dan para jamaah sekalian sampai dengan pagi ini masih diberi kesehatan Ustaz. Semoga ke depan juga perjuangan kami dan teman-teman para relawan juga diberikan kemudahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. <tuh> Perkembangan uh, pembangunan Islamic Center dan Masjid Jabal Sindur saat ini sudah dalam tahap menjelang akhir uh, infrastruktur khususnya jalan. Karena jalan ini adalah pembuka dari segala kegiatan yang ada. Tanpa ada jalan, maka kegiatan yang ada di dalamnya juga tidak bisa berlangsung. Walaupun masjid sudah berdiri. Alhamdulillah, eh, pekerjaan ini dimulai tanggal 15 November pada saat pekerjaan tanah. Kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan. Pemanjangan tiang pertama yang dipimpin oleh Ustadz Arifin Ilham di dalam site plan yang ada di sini ini terlihat dari pantauan udara seolah-olah itu masih berada di tengah-tengah di mana dikelilingin oleh bangunan berbentuk bulan sabit. Bulan sabit ini fungsinya banyak Insya Allah. Jadi yang pertama atapnya nanti akan kami gunakan sebagai bagian daripada penyimpan energi surya yang nantinya ini akan kita gunakan untuk daya ataupun juga kebutuhan listrik yang ada di masjid dan sekitarnya dengan membackup dari uh, listrik negara kemudian di bawahnya nanti ada danau atau tampungan air yang berfungsi juga untuk penyediaan air bersih bagi fasilitas atau kebutuhan masjid jadi masjid kita dikelilingi sungai tajrimin taktialan har yang membentuk bulan sabit iya kemudian e, di lahan seluas 12,5 hektar ini dengan wakaf salah satu e, pembina ya Ustadz ya Bapak Irman 12,5 hektar di antaranya 2,5 hektar adalah untuk hasil masjid yang ada di ring tengah ini kemudian di kanan kirinya terutama kalau kita lihat gambar sebelah kiri nanti di posisi tempat asrama santri. Di situ ada 10 unit yang nantinya satu unit bisa menampung kira-kira 200 santri Ustaz. Jadi kalau targetnya 2000 artinya ada 10. Dan 10 ini satu bangunan sudah selesai juga dilakukan pemancangan tiang panjangnya. Jadi baru tiang baru tiang panjangnya. Menunggu untuk bangunan di atas selanjutnya kemudian di masjidnya sendiri pekerjaan pemanjangan tiang sudah selesai 100% dan saat ini adalah proses untuk pekerjaan struktur atasnya jadi kalau tiang panjang kan berada di bawah tanah yang tidak kelihatan insya Allah mulai besok sudah muncul untuk bangunan konstruksi di atasnya ditargetkan lantai 1 lantai dasar supaya masjidnya berfungsi itu sekitar 4 sampai 5 bulan. Mudah-mudahan dengan cuaca bagus bisa dipercepat. Insyaallah kabulkan harapan kami Allah. Kemudian di samping ada asrama juga yang sisi sebelah sini itu ada untuk ruang kelas atau ruang sekolah terdiri dari 4 gedung yang juga nanti bisa menampung kira-kira 2000 atau 3000 para santri. Kemudian yang bagian atasnya ini ada lapangan olahraga supaya tidak eh, apa? tidak bosan gitu ya sehingga ada aktivitas yang di luar dakwah. Lapangan futsal juga ada. Jadi dua lapangan futsal dan satu lapangan sepak bola ukuran standar. Iya. Artinya ya 90 x 110 meter Kemudian di samping kanan kirinya juga nanti ini Jadi e, wakaf ini akan kita manfaatkan juga wakaf yang produktif Artinya tidak hanya sekedar bangunan, masjid, san, e, apa, asrama santri maupun untuk sekolahan Tapi juga kita manfaatkan lahan-lahan yang terbuka Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif Sebagai contoh Kemarin juga kira-kira uh, hari Senin yang lalu sudah dilakukan penanaman pohon sengon Nah pohon sengon ini berusia kira-kira 3 sampai 5 tahun sudah bisa dipanen Artinya dipanen itu pohonnya bisa ditebang Kemudian kayunya bisa digunakan untuk pembuatan uh, palet-palet ataupun juga yang uh, packing ya Tapi tidak tidak kayu yang matang, tapi kayu yang muda gitu bahasanya Ustadz sehingga kalau nanti e, pengen dirubah pohon itu juga bisa ditebang dan diganti dengan pohon-pohon yang lain sehingga kita berproduktif kemudian e, samping kanan kirinya juga dilakukan ada nanti e, peternakan kemudian ada lagi untuk biogas kemudian ada lagi untuk solar cell solar cell ini listrik juga yang untuk membackup PLN khususnya untuk penerangan jalan karena jalan ini biar juga dia efektif dia menggunakan sistem solar cell jadi hanya satu tiang tidak menggunakan kabel tidak menggunakan apapun cukup dengan menyerap energi sinar matahari dan gas pun kita tidak beli insya Allah nanti dari peternakan sapi ya. dari hasil itu ya. Santri dan semua aktivitas di sana ya. jadi nyaman kira-kira ya. ada 150 ekor sapi bisa membakar empat tungku kompor gas selama 24 jam ya. jadi tidak perlu beli gas kita manfaatkan uh, apa yang ada uh, kotoran sapi tersebut dan idul adha nah, sapinya menjadi kurban ya, Insyaallah nanti April kita sudah sediakan lahan dan mulai penggumuman Ustadz kalau diizinkan supaya nanti pas hari raya korban hewan-hewan ini sudah bisa dipanen bahasanya gitu Ustaz kemudian uh, bangunan utama masjid sendiri ini yang biogas, jadi nanti uh, eh tadi sepintas sudah kemudian ini yang solar cell, jadi satu tiang ini berdiri tidak tergantung sama suplai dari listrik yang lain mudah-mudahan matahari ini juga bersinar cukup bagus Ustaz, sehingga dia bisa menyimpan apa yang ada di dalam eh uh, apa, alat ini Yang dibutuhkan sekarang adalah Untuk pekerjaan perkerasan jalan Lingkar Supaya tadi bisa uh, Masjid dan sebagainya bisa beraktivitas Khususnya di batu uh, kapur Yang kami gunakan Silakan jamaah yang nyumbang batu kapur Kemudian yang kedua adalah Tentunya bahan-bahan konstruksi utat Tapi ya kami sambil jalan Insya Allah besi sudah datang Kita tinggal mencari donatur untuk Beton ready mixnya Ya butuh lagi beton ready mix yang mudah-mudahan hamba-hamba Allah yang digerakkan menyaksikan ini diberi ilham oleh Allah sehingga hartanya berkali-kali lipat nilainya kali 700 menjadi penerang di kubur dan akan mendampingi di alam akhirat nanti. Ya, kemudian ini sistem uh, penghijauan. Jadi yang warna hijau ini adalah pohon-pohon khusus, salah satunya adalah pohon kurma. Mulai dari ini dari hamba Allah, bibit pohon kurma 100 lebih Ya. Dan ini dari anak-anak kita Ya anak-anak TK Ibtidaiyah Bahkan mengejar Arifin di bandara Hanya untuk mengantarkan tabungannya yang 3 bulan Terima Abi Ini untuk pesan Renka Masya Allah Baik kemudian yang terakhir adalah uh, Alhamdulillah PT El Al Nusa juga sudah membantu mengebor air karena terus terang di sana mencari air bersih sangat sulit sekali ya. dan alhamdulillah kemarin dua titik dibor pada kedalaman 65 meter sudah keluar air jernih sekali jernih jadi insyaallah besok juga mulai dites ustad ya. uh, air tersebut supaya kita masukkan laboratorium ya. biar bisa dipakai untuk dan sana. syukur syukur ada yang nyumbang satu asrama iya ya, yang ya. diperlukan kemarin saat. ada satu <laughs> satu instansi ya. dari perbankan yang sudah ke lapangan meninjau, insya Allah beliau juga mau membantu satu asrama. asrama dan kemudian Bapak Irman sendiri sudah berjanji satu asrama dan satu sekolahan, satu gedung asrama dan satu sekolahan. Alhamdulillah. Kira-kira itu sasaran. Dan terakhir kemarin pada hari Sabtu, Ustaz sudah mencanangkan juga ya. untuk Men menyerahkan PIN PIN bagi para relawan Kebetulan relawan kita banyak yang ada di sekitar BSD Kira-kira 15 kilo Dari Gunung Sidur Menurut Ustaz juga sudah sampaikan ya. Dan Jadi, satu lagi ada Dokter Taufik Ini akan membuka klinik duafa gratis Artinya di sekitar proyek Sambil proyek berjalan Beliau juga akan membuka untuk masyarakat sekitar juga Sementara itu Ustaz Allahu Akbar sekilas ikhwah lebih jelas datang ke Masjid Ajik Rasentul. Atau datang langsung ke lapangan desa Cibadung, Gunung Sindur. Ambillah, ambillah dalam barisan hikmat di rumah Allah. Di majlisnya Allah, jala-jala. Kita tidak lama hidup, cerdaslah. Gunakanlah harta kita, investasikan untuk akhirat kita. Tidak berpisah dan akan menjadi penerang kita. Kembali kepada kita, apa yang kita tanam itu yang akan kita ketam. Tidak lama lagi kita semua akan wafat. Terima kasih antep khususnya yang membuka jalan. Menjadi wasilah. Dan ikhwasilah kan menjadi wasilah. Tidak bisa menyumbang sejuta. Tapi ajak orang untuk menyumbang. Melalui kita orang itu menyumbang. Maka kita pun menyumbang sejuta nilainya. Tanpa mengurangi pahala orang yang menyumbang itu. Allahu Akbar. Ya Allah kami santri. semua ikhwat al-iman. Jamah masjid adzikra mendoakan. Terimalah amal jariah kami. Jadikan ya Allah amal jariah ini. Penerang di alam kubur kami. Dan bekal kami di akhirat nanti Ya Allah berkahilah masjid Jabal Sindur Pesantren Jabal Sindur Bersama para gurunya Santrinya yang berkhidmatnya Khususnya ayah dan abang kami Yang kami cintai Haji Muhammad Tabah. Terima kasih semua ikhmat al-iman Jazakumullah Ya ingin beramal jariah silakan hubungi Ahli Awaluddin 08569010 0856901010 Atau datang langsung ke masjid Atau menemui arifin langsung Atau mengantarkan apa yang diperlukan Untuk masjid Terima kasih Subhanakallah Asyadu allah ilahi ila anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Wa billahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh